Allahumma tala'akatuh. Bu ya, menanyakan tentang masalah ria yang kajian halako pagi kaitannya dengan masalah ria, bu ya. kita men, e, beramal, tujuannya kan menunjukkan pada anak-anak, misalnya mengasih tahu pada anak-anak. Tapi tujuan kita itu untuk membelajari mereka supaya mereka di saat nanti sudah berusaha sendiri, mereka bisa belajar bersodako, bahkan mungkin lebih dari kita. Dan kemungkinan barangkali orang tuanya sudah tiada, kita kan belajar e, mempelajari mereka supaya bisa bersalat bersalaturahmi dengan yang dulu disodakan ke siapa, ke siapa, siapa. Nah, apakah kategori e, tujuan kita e, mengasih tahu anak e, tujuannya untuk mencontohkan pada mereka masih dikategorikan itu riya riyabio? Nah, kalau misalkan untuk apa sih kiat-kiat e, supaya amal kita itu tidak Uh, ada terbersih perasaan itu Kiat-kiatnya apa ya Soalnya kadang-kadang ada aja sedek uh, ya perasaan yang tersembunyi Barangkali ingin apa gitu Mohon kiat-kiatnya kira-kira Bisa terhindar dari sifat itu Mungkin gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, Ria tidak ada hubungannya dengan apa yang anda lakukan Kalau ada seorang Kan ilmu ria kan panjang yang pernah punya sampaikan Riak itu bukan berarti kalau kita berbuat lalu dilihat oleh orang itu langsung jadi riak, tidak. Riak itu adalah sangat pribadi antara kita dengan, dengan hawa nafsu kita, antara kita dengan Allah. Dan kita tidak perlu sok tahu tentang riaknya seseorang. Jadi jangan sekali-kali menuduh orang melakukan riak. Kalau ada orang berbuat baik lalu pamer itu belum tentu riak loh ya karena bisa jadi pamernya itu mengajari orang, orang lain agar bisa berbuat baik, memberi contoh. Pada zaman Nabi ada contoh, aku melakukan begini. Dicontoh oleh orang yang lain maka pahala yang memberi contoh ini sangat besar. Jadi perlu kadang-kadang kita berbuat baik itu ditempatkan agar ditiru oleh anaknya, ditiru oleh saudara, ditiru oleh orang lain. Ria enggak ada gunanya dengan itu. Ria itu adalah di saat ternyata kita disanjung, wah masyaallah, buah ini dermawan. Lah kok sudah mulai itu wajahnya mulai merah putih kuning hijau. Mulai salah tingkah. Sedang lirik lagi siapa yang ngomong lagi di hafal wajahnya siapa, bajunya apa? <laughs> itu sudah mulai memperhatikan hati kita itu sudah mulai enggak benar. Akan tapi ke ketulusan Anda, tidak adanya ria adalah justru di saat Anda disanjung, kok tiba-tiba hati Anda tidak nyaman? Itulah hakikat ikhlas yang tersembunyi di dalam hatimu. Biarpun amalmu engkau tampakkan di depan orang. Sebab ikhlas tidak ada hubungannya dengan ditampakkan dan tidak ditampakkan. Sebab sahabat Nabi kadang beramal ditampakkan tapi mereka orang ikhlas. Dan kadang juga amal disembunyikan dengan ikhlas. Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib kalau beramal dengan model empat. Sesaat ditampakkan, sesaat disembunyikan. Sesaat di siang hari, sesaat di malam hari. Itulah haladiyun fikuna bin laili nahari sirro wa alaniyatan. Ialah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang kenal Allah, orang yang dekat dengan Allah, kalau bersedekah adalah pilihlah di wanda hari, siang, malam, sirrawa ala niatan, sembunyi dan terang-terangan. Jadi memang seperti itu. Itu contoh memberi contoh. Cuman bagaimana agar tetap terjaga supaya tidak ada tadi pertanyaannya agar apa? Tidak tidak masuk dalam ria. Saya ingin beri contoh anak saya lakukan memberi contoh. Kalau ngasih contoh yang gede sekali, jangan kecil-kecil. Kalau kemarin ngasih contoh kan puluhan ribu recahanmu ya, ngasih contoh kecil-kecil yang gede sekali. Tapi saya takut teriakmu ya, gimana ini? Nah, nilai umi ini memberi contoh kepada kalian agar kalian tiru. Nanti kalau umi mati lanjutkan kebiasaan ini. Aku beri santunan fakir miskin ini. Ada 50 orang aku santuni nak ya. Kasih tahu kepada anak. Kemudian, tapi saya terlintas kadang-kadang takut masuk teriak, oh gampang. Dan jangan dihentikan cara itu. Tetap bersedekahlah dengan terang-terangan. Kalau menganda khawatir dan khawatir dan khawatir. Akan masuk bab pria. Maka jangan ditinggalkan sedekah terang-terangan. Biarkan sedekah dengan terang-terangan. Akan tapi tutupi sedekah terang-teranganmu. Dengan sedekah sembunyi yang lebih besar dari yang kau sedekahkan dengan terang-terangan. Anda sedekah seratus juta diketahui orang. Saya sedekah seratus Orang pada tahu semuanya. Tapi punya makna beri contoh kepada orang lain. Tapi diam-diam. Ah. -diam, oh. Berbanyak sedekah saya gara-gara terangkan-terangan saya jadi salah tingkah. nih. Setiap ada orang, wah ini yang bangun Bu Haji ini. Ah, la Baik. Bukan ditarik seratus juta. Baik. Daripada saya tidak ingin seratus juta aku hilang. Baik. Hei iblis, hei hawa nafsu, tenang aja. Hari ini, malam ini juga. Aku akan sedekah bukan seratus juta, dua ratus juta. Gak ada yang tahu. Nah ini caranya. Jadi agar amal yang kita sedekahkan dengan terang-terangan tadi tetap aman, bukan berarti kita lalu menarik, lalu tidak bersedekah terang-terangan. Tetap sedekah dengan terang-terangan, tapi tumpangnya sedekah terang-terangan dengan sedekah sembunyi lebih besar daripada yang terang-terangan. Itulah untuk menyelamatkan sedekah terang-terangan.